Ternyata kerasatiku luluh juga Hatiku memang bukannya buam telah ku coba hidup sendiri tanpa ada cinta di hatiku Terima kasih Hatiku.